Dengan segenap jiwa, kami mengudara Memberi pencerahan untuk semua Sahabat keluarga Indonesia Dimanapun berada 14:4 AM, I Dream Radio, Radio yang selalu menginspirasi. 10:44 AM, I Dream Radio, Successful Muslim Family. linear 10:44 AM i dream radio successful muslim family sahabat i dream, sesaat lagi kita akan mendengarkan manis majelis iman dan islam hanya di 10.44 AM Idle Dream Radio Successful Muslim Family Anda masih mendengarkan Manis Majelis Iman dan Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum 4:45m, I Dream Radio, Successful Muslim Family. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wafqa man sha min ibadhiil adaa. Afdul taat. Aisholallahu illa illallah almutasif. Bajmii aln kamilah wa ashshaduna muhammadan abduhu wa rasulullahu alun wa Hamdan wa syukranilah amabagat. Apa kabar anda hari ini, sahabat I Dream? Semoga senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah hari ini saya Fahrudin Alwi kembali menemani Anda di program Manis Majelis Iman dan Islam. Hari ini seperti biasa kita akan mendengarkan kajian hadis bersama Ustaz Hilman Rasyad Shihab ya. Beliau merupakan konsultan keluarga dan konsultan syariah ya. Belum juga merupakan penggiat seni dan penggiat media sosial, Masya Allah. Sahabat Aidream, hari ini kita akan live dari Pondok Al-Kahfi, kos hunian Islami yang beralamat di Jalan Rawapule 1. Kukusan Beji Depok dan Alhamdulillah saat ini beliau Ustad Hilman sudah bersama kita di studio kita sapa dulu beliau Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar hari ini sudah baik Alhamdulillah luar biasa Ustadz? ya Masya Allah ketemu dengan Misran hahaha <gülüyor> baik uh, Alhamdulillah hari ini kita akan bahas tentang apa nih Ustadz? masih hadis nomor dua tentang, tentang Sibril teman Kemarin kan sudah, iman sudah Sudah, Islam sudah, sudah Islam juga, juga sudah Kita yang pertanyaan keempat tentang Kiamat dan tanda-tandanya Tentang kiamat dan tanda-tandanya Ini satu materi yang barangkali bikin penasaran nih Sahabat I Dream, dimanapun berada Tapi sebelum kita masuk ke sesi pertama ini kita Pembahasan tentang tema Hadis Jibril yang keempat ini ya, Saya mengajak sahabat I Dream juga untuk bisa berpartisipasi Yang punya pertanyaan bisa juga telpon Atau kirim whatsapp Ke 0822 0822 97891044 sekali lagi saya ulang sahabat I Dream juga ber bisa berpartisipasi di tema yang sangat menarik hari ini yang punya pertanyaan bisa telepon atau WhatsApp di 082297891044 Anda juga bisa mengakses siaran kami di www.dreamradio.id atau untuk Anda yang menggunakan Android bisa langsung download aplikasinya di Play Store dan Anda bisa simak serangkaian program yang kami sajikan setiap hari untuk Anda. Baik sahabat Aidream, uh, di kajian hadis hari ini program manis Majelis Iman dan Islam, kita akan langsung membahas tentang hadis Jibril yang keempat. Hadis Jibril bagian yang keempat kita ya, sed ya, ya, ya, gitu ya. Tentang uh, hari kiamat dan tanda-tandanya. Baik. Kita langsung saja masuk ke Ustaz, semua foto Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in ala umuriddunya waddin. Wa sallallahu alaihi wasallamın wa la alihi wa badu. Para sahabat ayetlerim yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala atas karunia Allah. Pagi hari ini kita kembali berada di udara. Ya, tapi di udaranya nggak kayak gatot kaca ya, cuma suaranya doh. paling gelombang 1044 AM radio dan juga melalui streaming serta di aplikasi. Uh, iDream Radio yang sudah anda unduh dari Play Store Mudah-mudahan kebersamaan pagi hari ini berkah Mudah-mudahan menambah ilmu Dan menambah wawasan Serta menguatkan tekad kita Untuk menjadi lebih baik lagi insyaallah Dalam hidup ini Dan kita mohon kepada Allah Agar Allah tetap memberikan hidayah Petunjuk kepada kita Selama hidup di dunia ini Sehingga wafatnya kita insyaallah Dalam kondisi yang kustul khatimah Amin udah bicara mati lagi ya nggak apa-apa ya namanya manusia bakal mati ya, insya Allah para sahabat takdir yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala di pagi hari ini kita akan sambung pembahasan yang tersisa dari hadis Jibril yaitu tentang kiamat di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Jibril, akhir nih Anisa, ah. ceritakan padaku tentang kiamat. Kemudian Rasulullah mengatakan mal mas'ulu a'lamu yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya ya kalau kata rendi ini namanya apa e, tahu sama tahulah gak usah nanya, gue juga gak tahu kok ditanya Kira -kira. karena Rasulullah kan tahu bahwa yang datang itu adalah Jibril. kemudian Jibril mengatakan akbirni an amaro taha kalau begitu kabarkan padaku tentang ciri-cirinya kemudian Rasulullah menjawab antalidul amatu wan ee, apa watarul khufata tiasha yatawaluuna yang disebutkan dan ini tidak terbatas dua kan ada hadis-hadis yang lain yang menceritakan tentang tanda-tanda kiamat tetapi di hadis ini disebutkan dua hal pertama adalah seorang hamba saya perempuan melahirkan tuannya ini bahasa ee, bahasa apa ya istilahnya ya bahasa yang memiliki makna dalam. Kita tahu bahwa uh, kalau manusia itu, jadi sekarang mungkin tidak terjadi ya, ini dulu ya. Manusia itu sebagai budak, kemudian dia melahirkan anak, maka anaknya budak juga. Gitu. Makanya anaknya budak juga. Nah, itu kondisi dulu. Dan tentu Islam, agama yang menghapuskan perbudakan tetapi secara perlahan jadi perbudakan itu zaman dahulu sebelum sen datang e, penyebabnya banyak misalnya orang hutang kagak bayar jadi budak datang ke sebuah kampung serbu anak-anak perempuannya dikumpulin jadi budak mungkin nyulik jadi budak disebabnya banyak banget untuk memperbudak orang di dalam Islam Tidak ada atau tidak boleh memperbudak manusia Kecuali hanya satu sebab, yaitu peperangan Di ya, tawanan e, Nanti ada yang disebut dengan sabaya Sabaya itu perempuan dan anak-anak Dalam sebuah wilayah yang selatitalukan Itu menjadi budak Tetapi tentu dengan peraturan-peraturan yang ketat bagaimana memperlakukan mereka Termasuk tawanan laki-laki juga Kan pilihannya banyak Bisa dibunuh, bisa dibebaskan, bisa ditebus Bisa juga dijadikan budak, ada empat kemungkinannya termasuk juga dengan perempuan dan anak-anak juga demikian. Jadi pintunya itu, selebihnya yang namanya membebaskan budak itu adalah sebuah keutamaan ya. Marah, kafaratnya bebaskan budak gitu ya. Kemudian melanggar syariat mana lagi, kafaratnya membebaskan budak dan pembebasan budak ini sesuatu yang sangat dianjurkan. Minimal mukatabah. Oh, tuh mukatabah. Mukatabah itu pembebasan budak secara bersyarat. Gua kan dulu beli kamu. Masya memang bebas gitu aja. dong, sekian ribu dinar misalnya itu. Maka dia boleh bekerja dan kemudian uang upah dari pekerjaannya dibagi dua sama majikannya dan ee, buat dia. Nah, untuk yang diberikan kepada majikannya itu ditabung sampai dengan jumlah tertentu. Setelah sampai jumlah tertentu maka dia bebas. kira-kira nah, begitu. Intinya demikian. Sehingga, karena ajaran Nabi Muhammad ini adalah ajaran yang kemudian, yang progres untuk masa depan, dan progresnya bahwa perbudakan itu dihilangkan, dan tidak ada lagi perbudakan di zaman sekarang, tetapi kan di sini bercerita tentang kiamat. Jadi logikanya jelang kiamat itu perbudakan sudah tidak ada. Tetapi kenapa Rasulullah SAW mengatakan, hamba sahaya perempuan melahirkan tuannya, ini tentu memiliki makna yang lain minimal yang lain itu adalah ketika ibu ya diperalat disusahkan oleh anaknya kan seharusnya anak itu berbakti kepada orang tua kepada ibunya ya ahsana, ummu, ala jadi tuntutan Islam itu anak itu berbakti kepada orang tua Malah sekarang bukan hanya kesadaran kita, umat Islam, ya. Di komunitas-komunitas yang lain, di masyarakat non-Islam, ya. Apakah ateis atau kau agama apa, begitu. Maka yang namanya berbakti kepada orang tua itu sesuatu yang dikampanyekan, ya. Kalau kita lihat film Korea, ya. Pernah nonton drakor drama Korea? Nah, itu juga di situ digambarkan tentang Birobalin. kepada kan mereka ateis, agamanya bukan Islam. Ya atau di apa Cina ya di uh, shot apa film shot itu film-film-film pendek shot film itu kita lihat itunya menjadi uh, bagaimana perlakuan terhadap ibu dan dan sebagainya. Jadi intinya bahwa birrul itu menjadi sesuatu yang universal, menjadi kebutuhan manusia secara umum, apalagi Islam lah kira-kira. Nah, seharusnya begitu, tapi ini enggak. Jadi si ibu melahirkan anak durhaka. Lah kira-kira begitu. Kalau begitu berarti kiamat sudah dekat. Nah ini perhatian nih kepada anak kos nih. Di sini ya e, harus berbakti sama orang tua terutama ibunya. Ya. Jangan minta duitnya doang ya. Mau bayar kos, bayar makan segala macam, beli baju apa segala macam. Tapi disuruh sama orang tua gak, gak mau. Ayo sana kawin. Oh, mau aja. Ah, harus suruh kawin wah. mau aja ya. Atau disuruh yang lain lah ya. Nah, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua itu menjadi tuntutan. Karenanya maka kemudian kiamat menjadi menjauh sedikit lah. Gitu ya. Tetapi kalau sudah menjadi fenomena bahwa anak-anak itu durhaka kepada orang tua, nah ini berarti kiamat sudah dekat. Jadi ini eh, gambaran tentang tanda-tanda eh, kiamat. Yang kedua, Di hadis itu mengatakan, kau lihat, latarul kufatal e, kau melihat orang miskin, papa bertelanjang dada, bertelanjang ta, kaki, tetapi mereka iya tato berlomba-lomba meningginkan bangunan. Ya. Dan gambaran ini kalau para ulama timur tengah begitu selalu melihat fenomena di Jazirah Arabia sekarang gara-gara minyak, terutama di Uni Emirat Arab ya, baik itu di Abu Dhabi, atau di Dubai, atau juga di Sajjah, atau juga negara lain seperti Bahrain, kemudian Qatar, kemudian di Oman sekarang, Oman itu eh, dalam konteks mengeksplorasi minyak secara besar-besaran itu mulainya tahun akhir tahun 90-an, terlambat memang, tetapi mereka Oh, langsung kayak raya meluncit bikin bangunan tinggi-tinggi ya kalau di Dubai itu ada namanya Burj Arab ya Burj Arab ada lagi sekarang nggak tahu ya itu Burj Alab itu si per lantai itu kalau kena angin itu bergerak eh, jadi lantai itu tadinya ke utara bisa ke selatan harapnya. ya dan awan itu bisa kita pegang di lantai berapa itu ya dan waktu sholat beda Antara lantai berapa dengan di bawahnya beda, waktu salatnya. Kan subuh kalau lebih atas kan lebih dulu lihatnya. Waktu salatnya aja beda, saking tingginya itu bangunan. Ada lagi gedung yang sangat tinggi di Dubai juga, itu per lantai ada kolam renang. Jadi per rumah ada kolam renang. Kalau orangnya keluar pakai kaca, jadi kalau kita renang pakai kaca itu kelihatan oh, kota Dubai. Ya. Uh, ya begitu kondisinya. Dan itu tinggi sekali. Dan ini adalah realita. Karena beberapa tahun yang lalu mereka adalah baduy. Orang miskin tidak tahu apa-apa, hanya unta dan uh, kambing, ditambah mungkin korma, ya dengan terik matahari, dengan kegarangan garangan gurun ya, Sahra dan seterusnya. Tapi dalam waktu yang teramat sangat singkat mereka menjadi seperti itu ya. Uh, mobil polisinya aja itu Lamborghini. Mobil polisi Lamborghini ya. Uh, kenapa Lamborghini? Karena kalau uh, apa namanya? Uh, mobilnya pakai yang biasa mereka apa? masyarakatnya pakai Lamborghini kalau melanggar dikejar kagak bisa mampu. Apalagi pakai bemo, ya susah lah gitu Atau apa namanya Angkot keor kan susah juga ngejar mereka Jadi polisi aja dia harus pake Lamborghini Nah kondisi yang seperti ini Tentu adalah kondisi yang Mendekatkan kepada kiamat Saudi Arabia Negara yang paling besar di Teluk Memang Sampai dengan kemarin Itu relatif kemajuannya tidak terlalu wah Tapi sekarang eh uh, pertama kota Muhammad bin Salman sedang merancanakan proyek sebesar uh, kalau dirupiahkan itu di atas 500t kalau dirupiahkan 500 triliun eh uh, membuat semacam megapolitan, kayaknya miarrta mau dibikin di sana uh, jadi sebuah kota yang nanti akan eh uh, ada drone kemudian mobil tanpa awak jadi taksi apa-apa naik eh, sampai nggak ada awaknya nggak pakai supir taksinya nggak pakai supir kendaraan tidak pakai supir roda sekian tempat hiburan dan lain sebagainya Karena Muhammad bin Salman mencoba menjadikan Saudi bukan lagi baduy tetapi menjadi sesuatu yang sangat modern tetapi ternyata kalau dilihat dari hadis tadi justru itu merupakan tanda-tanda kiamat. Nah, pelajarannya kepada kita adalah bagaimana kemudian kita hidup pada kewajaran. Ya. Ini pelajarannya. Bagaimana kita hidup itu pada kewajaran. Bukan tidak boleh kita kaya. Boleh kita kaya, punya apapun juga silakan Tetapi fungsional. Ya. Punya rumah boleh lebih dari satu. Ya, mau 20 rumahnya juga silakan asal fungsional dikontrakkan, penting kan gitu ya dia jadi itu. Kalau kira-kira hanya untuk ditempati satu rumah juga cukup ya. Mungkin ada second home mungkin di luar kota, mungkin ya atau di Bandung atau di Puncak dimana, boleh-boleh saja. Punya mobil ya boleh-boleh saja mau berapa biji juga. Tapi kan kalau nggak kepakai cuma nongkrong di mana dekoration? Nah itu kan tidak fungsional. Ya kalau dua bolehlah, tiga masih masuk akal. Beli yang mewah Saya tidak menyebut merek ya Nanti di, BMW Mersi itu kan sudah Saya sebutin Ini kan radio publik Nanti dianggap iklan ya. Pada saya juga Enggap punya Mersi Boleh Kalau dia fungsi nah, Kenapa beli mobil yang mewah Kayak begitu Oh dia Apa namanya eee, Gamanannya Safety -nya. Atau beli Telsar ya. Telsar kan sudah dijual Di Indonesia Harganya 1,7 miliar Mobil listrik ya cuma dicas aja sekali handphone. Nah, Sekarang sudah ada di, Dan di Jakarta itu sudah ada gardu uh, untuk uh, gardu uh, jadi ada gardu di Jakarta tuh 400 gardu listrik. Tapi dia harus bayar pakai kartu ya. Maksudnya itu buat itu buat berdagang gitu ya, tukang nasi goreng, tukang apa gitu kan dia butuh penerangan. Itu ada gardunya di tempat-tempat umum. Tapi itu juga bisa dipakai oleh para pemilik mobil uh, listrik. nggak ada bunyinya, jadi kayak naik bom-bom kar aja. Nah, Dan kecepatannya, itu ada yang bisa sampai 200 km per jam dengan akselerasi 1-100 km per jam itu dalam waktu yang sangat pendek, kalau tidak salah 6 detik. Dan ini ada sekarang di Indonesia. Nah. Saya rasa kalau kemudian beli yang kayak begitu kan mewah-mewah amat itu ngapain gitu ya. Tetapi ketika ada fungsionalnya yang kemudian dia ya dapatkan ramah lingkungan lah apa segala macam, enggak salah punya yang kayak begitu. Jadi kaya raya enggak jadi masalah kalau kemudian kita melihat kekayaan itu sebagai fungsinya. Ditambah lagi tidak meyakini bahwa wa jama'a ma la annahu ahlada ya. Ngumpul ngumpulin harta dan meyakini dengan banyaknya harta rumah mobil yang modern pakaian yang branded, apa segala macam lacong kesana kemari punya pesawat pribadi dan lain sebagainya menyangka bahwa dengannya hidupnya akan menjadi kekal tidak boleh ya makanya kemudian dalam konteks kita hidup wajar kalau Allah subhanahu wa ta'ala berikan rezeki yang berlebih maka kemudian kita sedekahkan selebihnya kita bantu orang miskin dan lain sebagainya Jangan sampai kekayaan kita memperdalam atau memperjauh uh, ya jarak gap antara orang kaya dan miskin. Ya. Sekali lagi kaya bukan yang terlarang dalam Islam, malah sangat dianjurkan. Ya, kaya karena dengan kaya itu kan bisa sedekah, bisa ngurus anak yatim, bisa berulbahidain, bisa bikin masjid, bikin madrasah gitu ya bisa bikin uh, apa saja kalau punya uang mah ya jangan kayak orang-orang teluk ya. banyak duit beli klub sepak bola di Inggris gitu ya ngapain itu kan berapa triliun tuh harganya tuh Manchester city itu ya lebih baik dia bikin lembaga Universitas keren gratis modern uh, ya. gratis bagi umat Islam Terus membiayai penelitian-penelitian bermanfaat bagi dunia Islam. Itu kan lebih baik. Kemudian dana itu kemudian dikirim ke Rohingya Agar kemudian mereka terbebas dari kesulitan. Atau dikirim ke Palestina agar mereka bisa melawan Israel. Eh malah kemarin keluar fatwa di Saudi bahwa Hamas adalah teroris. Dan memerangi Israel itu adalah haram hukumnya. Ini gimana ceritanya? ya Kekayaan yang mereka bikin, mereka mau bikin megapolitan ya harganya di atas 600 trilyun tapi di sisi lain memberikan fatwa bahwa Hamas adalah teroris yang jelas berjuangkan Allah Subhanahu wa taala mempertahankan Masjid al dan kemudian uh, memerangi Israel itu adalah haram. Ini gimana ceritanya? Nah, ini harus menjadi pelajaran bagi kita ya karena kita nih Indonesia sekarang mungkin terkolongnya fatalurat ya kita ini termasuk orang miskin papa ya dengan segala kesulitannya mungkin Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuasaan menganugerahkan sesuatu kepada Indonesia sehingga kita menjadi kaya raya dan bangkit luar biasa nah jangan sampai kemudian ketika kekayaan itu kita dapat kita lupa diri tetapi sekali lagi hidup lagi yang sebenarnya melihat dunia adalah fungsional uh, bukan kita tidak perlu mobil, bukan tidak perlu rumah dengan AC-nya dan lain sebagainya tetapi kita melihat semuanya ada sebagai fungsi Begitu ya. demikian Kang Alwi yang bisa saya sampaikan dan ini tema terakhir dari hadis Jibril, ya, karena kemarin kita membahas Arkanuddin yaitu tentang iman, tentang Islam dan Ihsan, dan hari ini sebagaimana urutan dalam hadis tadi berbicara tentang kiamat dan tanda-tandanya sesuai dengan pertanyaan Jibril kepada baginda Rasulullah Selolohanesalolohnya masalim. Balik sabah daydream. Itu tadi di sesi pertama ustadilman sudah menyampaikan tentang hadis jibril bagian yang terakhir bagian yang keempat apaan tentang kiamat dan tanda-tandanya kita tadi ada sudah ada dua kalau yang harus catat gitu ya. Apabila budak kemudian melahirkan tuannya ada kemudian yang kedua orang fakir telanjang badan dan telanjang kaki kemudian berlomba-lomba untuk meninggikan bangunannya baik kita masih akan membahas lebih dalam lagi tentang tema kita hari ini tentang kiamat dan tanda-tandanya gitu ya jangan kemana-mana kita akan kembali pembahasan berikutnya dan pastinya masih bersama dengan Ustadz Hilman Rosyap Syhab di program Manis Majelis Iman dan Islam Anda masih mendengarkan Manis Majelis Iman dan Islam Terima kasih sahabat iDream Anda masih bersama kami di 10.44 AM iDream Radio Successful Muslim Family Dan untuk dan untuk Anda juga yang mendengarkan kami Di www.dreamradio.id Kita masih di Manis Majelis Iman dan Islam Bersama Ustadz Ilman Roshad uh, Shihab, kita hari ini masih membahas Tentang uh, hadis Jibril Bagian Kiamat dan tanda-tandanya Bagian yang keempat, kita akan melanjutkan lagi pembahasan hari ini Fodal Ustadz Jadi saya tekankan kembali tema kita hari ini itu tentang kiamat dan tanda-tandanya. Fokusnya adalah karena tadi di lama disebutkan doa, jadi fokusnya itu pelajaran itu doa. Yang pertama tentang biru luar yang kedua tentang hiduplah sewajarnya. Kalaulah kita kaya, gunakanlah harta kekayaan kita secara fungsional. Itu poin pentingnya. Karena Uh, apalagi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ya melinciptakan generasi milenial atau kids zaman now ya tentu uh, ini hal yang menjadikan gap antara orang tua dengan anak-anak itu menjadi jauh ya padahal Sayyidina Umar sudah mengingatkan kepada kita uh, adibbu auladakum li zamanihim didiklah anak-anak kita untuk menghadapi zamannya Dan jangan paksakan kehendakmu kepada mereka, karena mereka hidup tidak di zamanmu tetapi di zaman mereka. Karena maka kemudian ini harus seorang-orang tua itu memiliki eh, pengasuhan, memiliki eh, pola didik kepada anak dengan cara baik. Mungkin sekian puluh tahun yang lalu, sekian ratus tahun yang lalu, jarak eh, peradaban antara anak dan orang tua tidak terlalu jauh. Ya. Seperti saya misalnya, sekarang usia 48 tahun, jarak peradabannya dengan ibu bapak saya tidak terlalu jauh, makanan kesukaannya tidak terlalu jauh, ya. Tetapi zaman sekarang dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, ya, karena begini, teknologi informasi komunikasi itu kalau kita lihat dari sisi device itu semakin kecil, betul? Bukan hanya semakin kecil, tetapi juga baterainya semakin Uh, long lifenya semakin uh, panjang. Kemudian bukan hanya itu, memorinya semakin besar, prosesornya juga semakin cepat. Akses terhadap in info, uh, terhadap internet begitu mudah, ya bisa dengan provider uh, handphone, bisa dengan sekarang apa nah yang serat optik dan lain sebagainya. Dan belum lagi ada WiFi dan seterusnya sehingga kemudian orang mendapatkan internet itu bukanlah perkara yang sulit malah provider iklannya misalnya YouTube tanpa kuota betul ya atau apa tanpa kuota dan ini menunjukkan bahwa kemajuan itu tidak bisa dihindari dan ini menyebabkan gap antara anak-anak zaman now ya dengan orang tuanya itu menjadi semakin jauh begitu dan karenanya maka hati-hati jangan sampai kemudian salah didik, salah asuh kepada anak-anak kita Bagi orang tua. Nah, tapi bagi anak. Ya ini kan kelihatannya mahasiswa juga anak-anak dari bapak ibunya kelihatannya ya. Dan hidupnya masih bergantung sama mereka ya. Kalau punya apa-apa minta duit. Bapak, minta apa duit ya. Ketemu tuh kalau dikasih duit baru senyum. Kalau gak dikasih duit cemberhubut ya. Ya anak-anak kita sekarang ini, ini mahasiswa nih. masih ui lagi. Sampai dikasih apa begitu. Nah dalam posisi itu maka kemudian kita harus sangat berhati-hati. Oleh karena itu konsep Pirul Walidin adalah hal yang harus sangat dikuatkan. Baik itu dari sisi orang tua yang mendidik anaknya atau kita anak-anak yang Alhamdulillah Allah berikan kedewasaan, Allah berikan kecerdasan, Allah berikan kesempatan kita menikmati kemajuan teknologi yang mungkin tidak dirasakan oleh orang tua kita, itu semuanya harus membuat kita menjadi lebih humble, ya, lebih dan uh, lebih rendah hati, lebih ingin berbakti kepada orang tua ya sebagaimana kondisi orang tua tetap kita hormat dan kita berbakti kepadanya apapun yang diperintahnya kita taati. Itu pada sisi pertama. Sisi yang kedua saya katakan tadi bahwa sekali lagi Islam tidak melarang kita kaya. Kalau kita perhatikan surat Al-Qasas ayat 77 di Allah berfirman Vaptaki fi maatakallahu dar alakhirah, walatansana sibah kami nadunya. Harapkanlah, janji Allah kelak di kampung akhirat, yaitu surga. Artinya kita harus banyak ibadah, rajin salatnya husuk, soal sunat jangan kelewat, sedekah juga demikian, berbakti sama orang tua, kemudian menyantuni anak miskin, orang yatim, anak yatim, dengan tetangga baik lah, kira-kira begitu ya kalau menikah menjadi suami melaksanakan kewajiban dengan baik dan seterusnya. Intinya kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di ayat tersebut melanjutkan firman-Nya, "wa la tansa kami dunia. Jangan lupa jatahmu di dunia. Dari sini, dari ayat ini, Imam Al-Ghazali berpendapat dunia mensra'atul akhirah bahwa dunia itu adalah ladang yang hasilnya dipetak, yang dipetak, dipetik ya, oh dipetak sih, dipetik, ya, dipetik kelak di akhirat. Logikanya, kalau kita tidak kuasai dunia, sulit kita mendapatkan akhirat, karena tidak ada ladangnya. Nah, kalau kita bicara tentang dunia, saya melihat ada empat sisi, yang sangat duniawi, Dan ini dikejar seluruh manusia di kelong-lang ini apa agamanya apapun apapun agamanya. Pertama sehat. Dan Islam adalah agama yang menganjurkan hidup sehat. Misalnya bab makan yang halal dan baik kan begitu ya. Tidak boleh berlebih, lebihan dan bermewah-mewahan. Kul washrab walbas wa ttasaddaq wal bi ghairi israfin begitu sabda Rasulullah silakan makan minum berpakaian hatta bersedekah secara. Silakan tapi jangan berlebihan dan bermewah-mewahan. Ya. Belum lagi nanti anjuran minum dengan tangan kanan. Belum lagi ada anjuran menutup makanan. Belum lagi posisi duduk ketika makan. Baru makan aja banyak sekali ya yang kemudian dipandukan oleh baginda Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Ditambah lagi tentang bangun early morning ya, bangun dini hari yang jauh sebelum waktu subuh. Itu juga adalah baik demi kesehatan serta anjuran tidak boleh tidur setelah sholat, suh, sholat subuh. Kan ini semuanya adalah akan kesehatan. Tentang makan, kami kaum yang makan apa? Kami kaum yang makan ketika lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Nah, ini kan semuanya dalam konteks kesehatan. Ya, kalau kita bicara obesitas hari ini, Boleh jadi di posisi itu kita makan belum lapar, ya kalau udah makan nggak berhenti. Kalau belum kenyang kan bermasalah. Jadi saja obesitas dan obesitas ini problem. Ya. Nut ini problemnya. Nah ini hal yang harus kemudian kita pahami. Dan ini sekarang menjadi uh, semacam lifestyle, ya, hidup sehat, ya, mas, uh, latihan gym, gitu olahraga rutin, dan lain sebagainya, makanan teratur, selalu minum air putih, menghindari gula, menghindari garam, dan lain sebagainya. Ini kan menjadi gaya hidup. pada Islam sesungguhnya dari sejak awal, 14 abad yang lalu, menganjurkan kita sehat. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, Al-Mu'minul Qawiyyu, Kairun Wahhabuillahi min an mukminul taif. Seorang mukmin yang kuat, bugar, sehat, berendurance, itu lebih baik dibandingkan dengan seorang mukmin tetapi sayang dia sakit-sakitan. Oleh karena itu maka ini harus kemudian kita pahami bahwa sehat, sesuatu yang harus diraih oleh kita, ya kuat, bugar, ya ee, berendurance, itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita hindarkan. Yang kedua adalah cerdas. Pinter. Orang kafir tuh juga mengajar kepintaran. Di Indonesia banyak universitas. Di luar negeri juga banyak universitas. Dan beberapa nya diyakini oleh mahasiswa UI, mahasiswa UI, bahwa sekolah-sekolah di luar negeri itu lebih baik, lebih hebat daripada di Indonesia. Ya, makanya beromelomel apa ikut beasiswa ke luar negeri gitu ya. Karena merasa artinya Pintar, cerdas itu adalah duniawi, dikejar semua orang. Saya dulu di waktu di Madinah tuh ada nasehat, ya yang penting ilmunyalah, jangan usah sibuk-sibuk cari nilai. Tapi ada nasehat yang lain, ayo oh, cepat cari nilai yang bagus, karena orang yang menunjukkan dia paham terhadap pelajarannya nilainya baik. <laughs> ya, ada perombaan itu. Yang ketiga, makmur kaya raya uang itu yang dicari oleh semua orang seluruh dunia tanpa kecuali ya ketika terjadi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kan kemudian kita tahu sendiri ya e, mereka memanfaatkan itu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih melalui online shop kan begitu ya e, anak-anak pasil komui juga banyak perlombaan-lomba ikut apa namanya perlombaan kompetisi tentang startup ya. itu menunjukkan bahwa secara prinsip secara ini, ini malah di Indonesia sekarang diyakini ada shifting offline ke online ya. Apalagi yang saya katakan tadi semakin murahnya, semakin canggihnya aplikasi itu membuat orang menjadi lebih mudah. <tuh> yang keempat adalah berkuasa. Itu dunia berkuasa itu Mengajar kekuasaan itu Ibn Tamiyah ketika ditanyakan tentang merebut kekuasaan Dia bilang jika dengan kekuasaan itu Islam tegak Sebagaimana diisyaratkan Allah di an Nur di Jika dengan kekuasaan Islam itu tegak Allah ditauhidkan oleh manusia Rasa kecemasan berubah menjadi rasa aman Maka Fal-akhdul wilayah Aftalut taqarub ilallah Maka merebut kekuasaan itu adalah sebaik-baiknya takarub kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan demikian ini adalah apa namanya dunia yang harus dihayi dan jatah kita. Kenapa? Karena dengan sehat kita menjadi rejin ibadah. Karena dengan pintar kita nggak ditipu orang dan kita bisa survive. Karena makmur kita bisa bersedekah, bisa melakukan segala macam. Dan dengan kekuasaan Islam bisa dibela Betapa terpuruknya kita umat Islam di Indonesia Ketika penguasanya Berbuat zalim terhadap agama kita Sampai muncul 2 uh, 1 Sebentar lagi ada uh, Reuniannya ya Sampai muncul sebelumnya 411 Sampai muncul gubernurna muslim Ingin berkuasa dan seterusnya Dan ini adalah sebuah realita Mereka minoritas Tapi kemudian di Kantong-kantong kekuasaan, mereka berkuasa Dan ini tentu menjadi masalah besar. Oleh karena itu, maka empat ini harus diraih oleh kita kaum muslimin Karena Allah mengatakan Walatansa nasibah keaminah dunia Jangan kau lupakan jatahmu di dunia Artinya kalau lupa jatah di dunia, nggak dapat itu akhirat, kira-kira demikian Jadi akhirat itu bisa didapat kalau kita kuasai dunia Demikianlah yang dipahami oleh Imam al-Ghazali dengan ungkapannya dan dunia masuratul akhirah. Dunia ini adalah ladang yang kemudian hasilnya kita petik di akhirat. Jadi kita meraih akhirat itu sekali lagi ketika kita memanfaatkan kesehatan kita, kepintaran kita, kekayaan kita dan kekuasaan kita. Dan ini berlaku individu serta juga berlaku komunal ya. Seperti kekuasaan itu berlaku juga individu, makanya Rasulullah bersabda Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun anra'iyyati Setiap kita adalah pemimpin Dan setiap kita akan dimintai Pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kepemimpinan kita Jadi poin penting dari hadis Yang kita bahas ini tentang tanda kiamat Ketika orang Miskin papa begitu Kemudian tiba-tiba kaya raya Sibuk hanya memperkaya diri Ya ya toto walunafin bunyan Meningi-ningikan bangunan Atau dalam bahasa surat Al-Quran tadi di surat Lumazah itu Apa uh, Wajah ma'amalan Wa'ad dadah Kumpul-kumpul harta dan menghitung-hitungnya Ya sabu annahu ahladah Dengan mengira ya, Dengan harta dan kekayaan itu Hidupnya menjadi lebih kekal Dan nah, ini tentu jangan sampai terjadi kepada kita Sehingga dunia yang kita Dapatkan Yang kita usahakan semata-mata Hanya untuk mendekatkan Diri kepada Allah agar Surga lebih banyak kemudian kita dapatkan. Demikian Kang Alwi, Bang Alwi. Terima kasih. Uh, selanjutnya kalau ada yang bertanya kami tunggu. Oke, okay, itu sahabat. Idream, Ustadz Hilman Ustaz sudah menyampaikan tentang masih tentang hadis Jibril ya. Bab keempat melanjutkan hadis Jibril. Tadi dua hal yang disampaikan oleh Ustadz Hilman tentang Idul Walidain yang pertama gitu ya. Ini menyambung ke tanda-tanda yang pertama bahwa. Uh, seorang budak melahirkan tuannya. Juga bab yang kedua adalah hidup sewajarnya begitu ya. Empat hal yang juga dicari oleh manusia tadi yang kesehatan, kecerdasan dan beberapa yang lainnya. Oke, kita bakal kembali lagi di sesi berikutnya sahabat Edream. Untuk sahabat Edream yang memiliki pertanyaan atau kawan-kawan di kos e, Pondok al boleh silahkan disampaikan pertanyaannya. Boleh silahkan langsung ditanyakan atau melalui telepon atau WhatsApp ke 082297891044. Ya yeah, uh, atau juga bisa juga DM di radio al kafi gitu ya, idrim radio gitu ya, cari aja di Instagram at idrim radio atau boleh ke host juga, wah oh, sekalian promo nih gitu kan, ya, uh, ya, Fahrudin lah. atau ke Salman. Oh, saya juga dong, saya juga. Iya promo juga sih ya, alhamdulillah. At Hilman, Hilman Rashad. Kalau DM dan pertanyaannya silakan di DM di situ atau di WhatsApp yang tadi sudah disebutkan. Tetap di sepuluh empat empat m, idrim radio, successful muslim family. 10:44 AM I Dream Radio Successful Muslim Family Anda masih mendengarkan Manis Majelis Iman dan Islam 24'ta ema i dream radio suksesful muslim family Terima kasih banyak sahabat i dream anda masih bersama kami dan menyimak majelis iman dan islam manis pada hari ini bersama ustad ilman roshad eee uh, kita akan lanjut ke materi dulu ustad ya tapi sebelum ada materi kita coba buka sesi pertanyaan gitu ya barangkali dari sahabat i dream ada pertanyaan baik di pondok al kafi maupun dimanapun berada silahkan kalau ada pertanyaan ada kawan-kawan Ini ada pertanyaan nih, Stad, dari Instagram yang DM saya. Nah, tapi pertanyaannya ngeri juga, ya, apa -apa lah. Ngeri, ngeri, sedap, ngeri Ngeri sedap lah ya, ngeri, ngeri sedap. Jadi pertanyaannya mungkin tidak terkait dengan uh, hadis Jibril, ya tapi masih terkait dengan kiamat. Beliau bertanya, e Mas, e sebelum ada kiamat katanya ada perang Armageddon nih, Mas. Bener nggak tuh, Mas? Gitu ya nah itu pertanyaan begitu tuh ya mau dijawab atau tidak atau nah, bagaimana kita bagaimana? jawab aja ah, jawab. pertanyaan Mata -mata? saya mau nanya dulu sama bang alwi kita Magidon itu apa sih <laughs> kita apa ada tempat Magidon sebuah bukit dian Magidon kita di, di wilayah mana tempat Magidon di mana di Ma? Palestina ya nah, oke okay, baik Selengkapnya kita akan dengan jawaban dari Ya, intinya begini, tanda kiamat itu banyak ya, misalnya tentang turunnya dajal kan itu. Kemudian tadi ada perang Armageddon yang itu juga disyaratkan sampai peperangan itu antara muslim dan Yahudi akan terjadi. Dan nanti kemudian eh, setiap eh, pohon, setiap patuh di mana orang Yahudi itu berlindung, tembok pengunan dan lain sebagainya ketika dorong Islam datang Hey Muslim, seorang eh, tentara Yahudi ada di belakangku, penuhlah dia, begitu nanti batu, pohon, bangunan, tembok dan lain sebagainya, sehingga tidak akan selamat mereka, kecuali mereka berlindung di pohon garkat. Ya, gerkat itu pohon yang simbolnya itu yang susah ngegambarinya, kalau dari donga kelihatannya, yang bercabang-cabang itu, pernah lihat gak? Karena lambang Yahudi itu tidak hanya uh, apa, David Star ya, bintang laut, tapi juga ada lambang yang lain. Itu namanya pohon gerkot dan itu diabadikan juga ada di Dalam Al-Qur'an. Sehingga mereka bersungguh-sungguh di Israel itu, hari ini konon katanya, saya juga belum kosono, mereka menanam pohon Gorkot sebanyak-banyaknya di wilayah Palestina sekarang. Jadi ketika nanti ada peperangan, mereka berharap bisa berlindung di balik pohon itu. Karena Ketika di pohon itu berlindung Maka dia tidak akan beritahu kepada muslim posisinya Tapi kalau di batu, di pohon, apapun Di gedung, di tembok, di mana-mana Ini bersembunyi Maka nanti ngomong kepada seorang muslim Wahai muslim Sesungnya Mi warai yahudi yan faktuluh Di belakang gua ada seorang yahudi Bunuhlah, kira-kira begitu Dan ini juga adalah tanda-tandanya Belum lagi nanti Surutnya atau keringnya eh Danau tibras danau tibras itu ada di wilayah Palestina dan dibawa kekuasaan Israel dan menjadi apa persediaan air pokok bagi bangsa Israel konon katanya sekarang sudah menyusut banyak ya sudah menyusut banyak kira-kira hampir dua meter penyusutannya dan ini juga sudah mendekat ya dan masih banyak lagi yang lain ya Cuma saya katakan lagi, kita tidak di posisi itu dalam pengertian kalaulah itu kemudian menjadi sesuatu yang merupakan tanda tandanya ya bisa kita lihat ya kenapa bangsa Israel yang sudah menyebar kemana-mana balik lagi ke Palestina melalui sebuah gerakan yang sebut dengan Zionisme, kenapa nggak ke tempat yang lain? Pada ketika rapat itu mereka punya tiga alternat dua alternatif yaitu Argentina Dan yang kedua Zimbabwe dan ya Zimbabwe itu kan apartheid ya apartheid di Zimbabwe hilang pindah apartheidnya ke Afrika Selatan itu Yahudi semua ya tetapi apartheid juga tidak ada karena orang Yahudi sudah terfokus di mana di Palestina Argentina itu hampir sepertiganya kalau tidak salah penduduknya itu adalah terutama elitnya elit politik elit ekonomi termasuk elit sepakbolanya itu adalah Yahudi Saya tidak menyebutnya Lian Messi Yahudi ya Cuman dia beribadah di sinagog Berarti Yahudi ya Nah ini yang harus kemudian Difahami oleh kita Kenapa mereka memilih Akhirnya sepakat tentang Palestina karena Menurut keyakinan mereka Bahwa yang namanya Palestina itu adalah Tanah harapan Land of hope Atau juga mungkin kita pernah Mendengar dreamland Tanah impian Itu yang di mereka yakini Dan ketika orang Yahudi itu Masuk ke orang-orang Nasrani Itu kemudian mereka Merubah Injil Menyebutkan tentang dreamland ini ya, Dan Injil yang dirubah itulah Yang kemudian memiliki pengikut nah, Pengikutnya namanya protestan Jadi Konteks agama protestan Itu pasti mereka pembela Israel makanya di Amerika adalah sebagai tempat protestan maka sepanjang sejarahnya di Amerika presidennya selalu protestan pernah dua kali katolik tapi dua-duanya meninggal sebelum masa jabatan berakhir salah satunya Kennedy nah, itu kan jadi jangan dikira agama ini tidak punya pengaruh Obama itu secara Tegas menyatakan buat saya ateis, tapi buat tradisi keluarga adalah Protestan. Jadi kira-kira demikian. Dan ini eh, tanda ini kan tanda-tandanya sudah sudah nyata. Apalagi kalau kita cermati misalnya eh, perjanjian Balfour ini sudah 100 tahun ya. Balfour itu dibuat 1917. Balfour itu seorang anggota parlemen Inggris yang membuat uh, semacam petisi atau semacam usulan di parlemen Inggris dan disetujui oleh Raja dan terjadilah barefold. Barefold itu adalah mengkotak-kotakan negara Islam. Ya, ya, ini punya siapa, ini negara Oman dan seterusnya. Dan Palestina itu sengaja menjadi protektorat Inggris. Sehingga Inggris itu punya andil besar terhadap penguasaan Yahudi di Tanah Palestina karena itu melalui Perjanjian Belfort dan itu juga akan kita lihat bukan hanya di Palestina termasuk juga Turki ya itu dihantam habis itu itu salah satu poinnya adalah melalui Perjanjian Belfort ini sehingga sekali lagi saya ingin lebih menekankan bahwa tanda-tanda kiamat seperti tadi perang Armageddon terus tentang turunnya Dajjal turunnya Masih nanti Terus dan lain sebagainya ya Di kajian-kajian kiamat sudah dekat kan Sering ya diungkapkan Misalnya oleh Ustaz Hasan Tanjung misalnya Ada kajian-kajian tentang datangnya kiamat Itu tidak bisa tidak adalah sesuatu yang fenomena Saya tidak faham secara Bukan tidak faham Saya faham cuman betulnya tidak ada di kepala ya, Harus dibaca dulu ya Tapi sekarang kan kalau kita buka Youtube Banyak cara-cara mahususat tentang Tanda-tanda akhir Kiamat ya, dan ini bisa kemudian kita tonton, kita dengarkan, kita pahami. Tetapi pelajarannya yang paling penting adalah bagaimana kita hidup di, di zaman now ini adalah mencoba berlawanan dengan tanda-tanda kiamat tadi yang saya katakan tadi ya, yang dibahas dalam hadis kita ini pada perempuan melahirkan tuannya itu berarti oh itu problem andanan zaman kids zaman now ini problemnya andanan durhaka sama orang tua, kan, gitu. Oh tentang tadi tentang anak, orang miskin komun, komunitas miskin tiba-tiba jadi kaya raya ya. Oh berarti kalau kita hidup itu jangan berlebih-lebihan tapi sewajarnya melihat dunia itu sebagai fungsional. Begitu kira-kira. Kita lanjut lagi ke pertanyaan dulu Ustaz ya. ya. pertanyaan dah. Oke. Okay. Ada lagi teman-teman? Iya, -teman? silakan oh, ya, disebutkan boon. nama dan pertanyaannya. Asalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Adika Ustaz. Mungkin ya Adika, Adika. Iya, mungkin pertanyaan saya ini ah? apa? Percaya lebih daripada cinta <laughs> bukan? Bukan, <cuma> dari <laughs> Saya Betul ingin bertanya Ustaz, mungkin enggak, enggak, enggak di luar materi. Oh, Berhubung tadi di luar ruangan atau di luar tema? Di luar tema, di luar <laughs> Aroh, tema. Kalian di luar ruangan. Berhubung tadi Ista menyinggung soal Arab Saudi, kan belakangan ini saya nggak sengaja baca berita gitu, Ista. Nah, katanya apa sih kayak ada konflik itu sebenarnya apa sih Ista yang terjadi di Arab Saudi? Kan banyak pangeran-pangeran yang ditangkepin karena dituduh korupsi dan sebagainya. Gitu. Terima kasih. Di Saudi sekarang lagi panas. Jadi panasnya itu diawali dengan wafatnya Abdullah. So, ketika Abdullah menjadi raja itu adalah putra mahkotanya adalah Naif bin Abdul Aziz. Tetapi Abdullah masih hidup, Naif mati. Maka digantilah putra mahkotanya Sultan bin Abdul Aziz. Abdullah masih hidup, Sultan bin Abdul Aziz mati juga. Nah, maka putra mühkotak berikutnya adalah Salman Itu kira-kira nah, Putra mühkotak kedua itu adalah Muhammad bin Naif Karena ee, Naif kan kubur mati nah, Makanya putra, putra mahkota kedua adalah Muhammad bin Naif Anaknya Naif nah, Dan akhirnya mati juga itu namanya Abdullah Karena Abdullah mati diganti oleh Salman bin Abdul Aziz Kira-kira begitu Nah, putra mahkotanya adalah ponakannya, Muhammad bin naif tadi itu kira-kira uh, kemudian Muhammad bin Naif dipecat dari jabatannya sebagai putra mahkota dan beberapa Kementerian nah dipecat diganti oleh Muhammad bin Salma nah, pergantian itu menimbulkan gejolak yaitu tentu saja pangeran-pangeran yang dalam tanda penting mendukung Muhammad bin Nayr itu kira-kira. Dan ini akan mengganggu tentu saja pemerintahan secara keseluruhan. Karenanya maka Muhammad bin Salman harus menunjukkan giginya gua lo putra mahkota di sini. Lu jangan pada nah kira-kira Lu jangan pada macam-macam deh sama gua. Hanya kemudian melalui dekrit Raja Salman dibentuklah sebuah komite anti korupsi dan dalam hitungan jam kalau masa 13 jam 11 pangeran itu ditangkap 3 orang melakukan perlawanan dan tewas salah satunya adalah Abdul Aziz bin Fahad kira-kira nah, begitu nah yang menjadi problem adalah sebetulnya apa sih pasal kemarahan Salman kepada Muhammad bin Nayef itu Nah, Muhammad bin Nayib itu uh, ditugaskan oleh Raja Abdullah untuk uh, berkomunikasi dengan Amerika jadi uh, komunikasi dengan Amerika itu tidak dengan Salman tetapi dengan putra Mahkota kedua yaitu Muhammad bin Nayib salah satu karya Muhammad bin Nayib itu adalah melahirkan ISIS dan membiayai Khuthi di Yaman yang Syiah itu Tentu niatnya adalah politik menciptakan sedikit uh, gejolak yang kemudian Nanti kan pasti membutuhkan uh, stabilitas, ada keseimbangan Tetapi semakin hari semakin kesini Terutama menjelang wafatnya Abdullah sampai beberapa bulan setelah wafatnya Abdullah Itu yang namanya ISIS tidak terkendali Itu yang namanya Houthi, tidak terkendali. Karena ISIS kemudian akhirnya uh, jadi sembarangan gitu. Oh, ngebom di Eropa, di mana segala macam. Houthi juga apalagi dibantu oleh Iran akhirnya menjadi kuat persenjatanya dan menghabisi Sunni di uh, Yaman Akhirnya kemudian Salman berusaha untuk menumpasnya. Karena ini sudah pada tingkat membahayakan. Makanya kita tahu bahwa Salman mengirimkan pasukan ke Yaman untuk menempas Houthi Sampai hari ini belum berakhir perangnya Konon katanya Hampir sepertiga devisa Saudi Arabia habis buat perang Terhadap dua ini Dari dosa inilah Maka kemudian dipecah Cuman untuk memecat itu Harus ada tanda-tanda Tanda-tanda uh, uh, Kan harus ada prestasi jadul dong si Muhammad Salman itu apa Makanya Muhammad ini diperintahkan oleh ayahnya untuk mendukung Trump Jadi Presiden Amerika Jadi Trump itu salah satu penyokong dana kampanyenya adalah Muhammad bin Salman Ya itu bisa kita lihat Kemudian ram setelah dilantik dan dipresidenan mereka negara pertama di luar negeri yang ia kunjungi adalah Arab Saudi Arabia. Ah kira-kira begitu. Nah yang menarik kan yang dulu tuh yang berpuluh-puluh tahun lamalah ya tidak disebut berpuluh-puluh tahun. Lamalah yang berhubungan dengan Amerika itu kan Mama bin Nayef. Dan tentu saja itu itu dibangun sekian perjanjian, sekian kesepakatan dan lain sebagainya. Tiba-tiba Presidennya ganti kan, Trump, Trump tiba-tiba datang ke sana, anti Muhammad Nair mendukung Muhammad Salman karena dia membiayai di politik. Nah, oleh karena itu, maka agar, <tuh> jadi Amerika ini selisihnya ketat antara Pentagon Kemenlu dengan Presiden, itu ketat persaingannya. Sehingga dengan demikian, agar itu tidak menjadi genjolak yang hebat di Amerika, Saudi Arabia sepakat membeli senjata baru dari Amerika dan pembelian senjata itu juga sangat wajar sebetulnya karena Saudi butuh senjata kan karena dia sedang kondisi perang diaman kondisi perang ini dan lain sebagainya jadi kalau dari sisi kewajaran pembelian pembelian itu wajar tapi itu membungkam Kemenlu dan juga Pentagon di Amerika karena ada terjadi transaksi dan karena dengan belum lagi kan dalam kampanyenya apa the great again apa ah, ya kembali jaya kembali kan gitu ah, dan salah satunya adalah memperkerjakan pekerja-pekerja Amerika dan dengan 80 miliar dolar itulah maka kemudian pabrik-pabrik Senjata di Amerika hidup sehingga kemudian tidak terjadi PHK dan pemecatan hal itu terjadi ya nah dari situlah maka kemudian akhirnya Salman punya alasan untuk memecat Muhammad bin Nayef itu. Nah, karena ada prestasi itu dan kemudian semua kekuasaan yang dimiliki tetapi tentu para pendukung Muhammad bin Nayef. Kenapa protesnya juga sederhana? <coughs> protesnya sederhana. Saudi ini agak unik. Sebetulnya di Saudi itu e, untuk keputusan-keputusan orang untuk menentukan menunjuk orang itu bergantung kepada apa yang disebut dengan rusum malaki, ya rusumalah kita apa istilahnya tuh jadi kalau kolegial keputusan didasarkan keluarga raja ya karena dulu Abdul Aziz itu menikahi banyak perempuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa yang lahir dari perempuan-perempuan yang nikah itu laki-laki rata-rata dan merekalah yang jadi raja dan mulai pertama Faisal kemudian Khalid kemudian Fahad kemudian Abdullah ya Kemudian Salman dan putar-putar mahkotanya juga diantara mereka, ya ada Nayib bin Salman, ada Naif, ada dan lain sebagainya. Begitu kira-kira. Kalau agak sedikit keluar, agak jauh dari kekuasaan, biasanya dikasih kekuasaan ekonomi, seperti Walid bin Talal. Talal itu bin Abblasis. Nah, dia tidak dapat kekuasaan, tetapi diberikan uh, apa namanya uh, uh, wilayah. Ekonomi. Gitu. Sehingga Walid bin Tullah kan menjadi orang paling kaya insanın Arabi'a. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika kemudian keputusan itu sangat pribadi, yaitu keputusan Salman, maka terjadilah ketidaksukaan dari pihak keluarga. Nah, ketidaksukaan itu maka kemudian diurut kira-kira. A, B, C, D, sampai sekian belas orang. Nah, itu kemudian ditangkap. Begitu ya luar biasa ya dalam waktu hanya hitungan jam setelah digantik itu bisa 11 orang pangeran itu ditangkap disiapkan sebuah hotel di Ritz Carlton Riyadh dikosongkan itu sebagai rumah tahanan karena kalau di Saudi kan kalau ditahankan harus dengan kalau raja, pangeran ya ya kalau ada kerajaan maka itu ada istrinya anaknya pembantunya harus dimasukin disitu jadi di satu hotel untuk sebelas keluarga ya dengan pengawahnya dan lain sebagainya dan e, nanti di situ ada ruangan-ruangan untuk interogasi dan lain sebagainya dan sekarang sedang berjalan e, dan ya walau alam ini sebuah kemunduran makanya ketika Renja Salman datang ke Indonesia saya sebagai pegiat sosial media nggak berkomentar di, di di Twitter saya di Instagram saya tidak komentar tidak atau tidak komen tidak mention tidak tidak melakukan biarin aja karena saya tidak percaya sama Salman sebagaimana saya tidak percaya kepada raja-raja sebelumnya dan hari ini terbukti ah, lumayanlah lumayan kalau Raja Faisal mungkin karena dekat dengan ayahnya jaraknya dan dia lebih lebih bagus diterima oleh masyarakat diterima oleh masyarakat Saudi termasuk yang dibunuh sekarang itu dia dekat dengan Faisal walaupun bukan dari keluarga Faisal dia anak Fahad malah anak Fahad. Fahad itu kan yang berkhianat kepada Faisal tapi Abdul Aziz itu loyalisnya Faisal juga yang kemarin juga tewas Hai Laib ah uh, jadi berat, jadi jangan berat, jangan berat, berat ya tentang pembahasannya pula. tentang politis bagi-bagi mati yang ringan-ringan dan lucu aja lah baik ada lagi pertanyaan Lalu kita break dulu ya okay. Sahabat iDream jangan ganti channel dulu Pembahasannya masih menarik nih kan Kita bakal masih menemani anda di program Manis Majelis Iman dan Islam Yang pastinya masih bersama Ustadz Dilman Roshad Tetap di 10.4.4 AM iDream Radio Successful Muslim Family 10.44 AM iDream Radio Successful Muslim Family iDream Radio Successful Muslim Family manis majelis iman dan Islam mengkaji Islam lebih dalam dengan materi yang menyejukkan dan menggugah iman bersama Ustadz dan Ustadzah yang berpengalaman dan ahli di bidangnya dengarkan manis setiap hari pukul 5 hingga pukul 6 Waktu Indonesia bagian barat hanya di 10.44 am I Dream radio successful Muslim family.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 Anda masih mendengarkan Manis Majelis Iman dan Islam. Terima kasih sahabat Aidream, Anda masih bersama kami di sebelum 44 Aidream Radio, suksesul muslim family kita masuk si sesi terakhir untuk kajian hadis hari ini gitu ya uh, tentang hadis jibril bagian yang keempat dia ya, tentang kiamat dan tanda-tandanya -tanda gitu ya sebelum kita closing mungkin kita akan uh, berikan kesempatan kepada Ustaz Hilman Rasul untuk menyampaikan uh, closing statement nya gitu ya kepada Ustaz Hilman kami persilahkan eh uh, para sahabat and dream para pendengar budiman sahabat and dream dimanapun juga berada yang menangkap siaran ini baik yang langsung ya, mungkin sedang melakukan driving ya di jalan atau sedang di mana lagi di kereta api kali ya kereta atau para ibu-ibu yang di dapur kalau yang di dapur kalau ibu-ibunya ibu lagi bobo-bobo ya, <laughs> ya lagi baring-baring ya setelah urusan anak sudah keluar ada sekolah urusan rumah tangga sudah selesai atau siapapun juga yang menyimak ke acara uh, iDream Radio melalui streaming di double apa di triple tepat triplew.dreamradio.id atau juga di aplikasi di Android. Mudah-mudahan di kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahannya dan menambahkan wawasan dikarenakan saya bersama Bang Alwi di sini membahas tentang hadis Jibril yaitu poin tentang kiamat dan tanda-tandanya. Tadi ada dua tanda yang disebutkan oleh bagian Rasul dalam hadis ini. Yaitu budak perempuan melahirkan tuannya. Yang kedua tentang orang miskin, papa, telanjang badan, telanjang kaki. Tetapi yatato waluna bunyan, berlomba-lomba untuk meningi bangunan. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa nanti ada zaman, ada situasi yang bersifat fenomenal. Nurhakanya orang tua kepada anak-anak, eh... Surahkannya anak kepada orang tua. Dan yang kedua adalah fenomena, yaitu orang OKB, orang kaya baru, baik individu atau komunal, yang berlebih-lebihan dalam hartanya. Makanya pelajaran buat kita, dari dua tanda kiamat yang disampaikan oleh bagian Rasul, kita harus menjunjung tinggi adab, akhlak, di mana anak harus berbakti kepada orang tua. Dan para orang tua harus sangat-sangat baik, Mendidik dan mengarahkan anak-anaknya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua Dan itu tentu saja dicontohi oleh orang tua untuk berbakti kepada nenek dan kakek anak-anak kita Yang kedua adalah tentang kekayaan Itu merupakan takdir Allah ta'ala Mungkin juga boleh usaha kita Tetapi menjadi kaya adalah takdir Allah ta'ala Bila kekayaan kita dapat, bila dunia ada dalam genggaman maka kemudian kita tidak ber tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh israf dan tidak boleh makilah, bermegah-megahan. Tetapi gunakanlah semuanya dengan sewajarnya. Kalau kita punya lebih, gunakanlah atau manfaatkan dunia itu secara fungsional. Mile itu kemudian yang kita lakukan insyaallah ya. Insyaallah kalaulah kiamat itu terjadi dalam waktu dekat ini, kita termasuk firqatun aja termasuk kelompok yang akan diselamatkan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih Bang Misran yang menemani kembali minggu lalu tidak ada melang kampung. Juga teman-teman anak kos nih di kosan Islami Pondok Kafi ya yang sudah rela tidak tidur setelah subuh. Masyaallah. Biasanya kan mahasiswa. <laughs> <laughs> ya kan malamnya buka orang belajar <laughs> ya. Ya. Bukan ini bukan game online tentu saja malamnya itu belajar nggak apa-apalah, satu jam tidur lagi, nggak apa-apa. Tapi terima kasih, mau mendengarkan saya, bersama saya. Ada macam-macam orang di sini, ada Andika, ada siapa lagi? Fadlan, ada Fadlan? Oh, ada Fadlan, ada siapa? Fauzan, ada Fauzan? Saya lupa lagi namanya. Kalau anak perkapalan siapa? Bukhari. Bukhari, Bukhari mana? Lagi di kapal. Kalau anak ini, ini sejarawan ini? Ah, Grandi, Grandi, ya, itu sudah di sini. Ya, terima kasih bisa mendengarkan acara ini dan semua yang mendengarkan baik di daerah Depok atau di luar Depok. Karena saya dengar juga di Australia ada yang dengarin kita, kemudian di Jepang juga ada yang dengarin kita, di beberapa tempat lain juga ada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkat kita semua, kita diberikan bimbingan dan daya oleh Allah untuk melaksanakan syariat sesungguh-sungguhnya sebaik-baiknya sesuai dengan Sunnah Rasul dan kita bertahan seumur hidup kita dalam Islam ini dan kalau Allah wafat, insyaAllah Allah wafatkan kita semua dalam kondisi yang husnul khatimah Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik sahabat Edrim, itu tadi kajian hadis kita hari ini kita membahas tentang hadis Jibril bagian yang keempat tentang kiamat dan tanda-tandanya semoga menjadi sebuah hikmah yang kita senantiasa ambil uh, di dalamnya begitu ya terima kasih Ustad Joseph Galaker sudah menyampaikan materi kajian hadisnya hari ini semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk sahabat Aidream dimanapun berada yang mendengarkan kita hari ini jangan lewatkan manis Majelis Iman dan Islam setiap hari Senin hingga Jumat pada subuh hingga pukul 6:30 hanya di 10:45 AM Aidream Radio Successful Muslim Family saya Farudin Albi mohon pamit dari ruang dengan anda mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan lain sebagainya kita sama-sama tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah mendengarkan manis Majelis Iman dan Islam. Dan kita ikuti acara selanjutnya.